yang berada di ruang. tradisional Indonesia dan itu? Thank you. masyarakat asli asta e colonitalopea, dar meravigati, meravigati, meraviguiu, mi meter ada non mi non mi non mi non mi non mi non mi non mi non mi non mi non aturan daun 5 dari mana? yaitu disebut daerah kota Madia Dorot sekarang adalah bekas kerajaan Dorotun Palo Dorot. Nama Dorot mulanya berasal dari, dari kata Goa Kalebo. Goa Lon Taling. Orang Bela yang berombong, kemudian barulah menjadi pulondalan, lalu menjadi pulondalok dan oleh orang Belanda disebut dengan pulondal. Di sini ada ee, keterkaitan perubahan dari e, cara berbicara, ya. Jadi dia tetap pulondalok, karena orang pulondalok. Yang pertama menjajah itu Belanda, jadi terjadilah namanya burung-barung. Seperti tubuh burung. Karena orang Belanda tidak tahu bilang tubuh burung, jadi hobel-gobel. Lepo A yaitu Kelompok dari 5 sampai 7 laihe. Pemimpinnya adalah Kakek atau nenek Yang merupakan pokok Dari keturunan yang ada dalam lemboa A Yang disebut Bantalo Atau dalam kurung kandungan Gelar dari pemimpin Diawali dengan kata Timbi și apoi Salami, Atol, Kaquek, Lenet, Salami. Nu uitați vă kawasan permukiman. Jadi ada cerita di dalamnya. proses terjadinya rumah rumah balai masyarakat suku gorak saja di Gorontalo, padahal mereka nggak tahu generasi anak Gorontalo sekarang nggak tahu bahwa itu rumah pertama yang ada di Gorontalo. Jadi mau meluruskan kalian belajar ilmu arsitektur khususnya arsitektur tradisional Gorontalo, kalian dapat bahwa Boboiboy ini sebenarnya uh, rumah pertama yang ada di Gorontalo dan dia berevolusi, berkembang. Vamos Nu te Berkembangan ketiga, revolusi yang ketiga Masih sering rusak karena banjir makanya ada perubahan Dikasih tinggi lagi Jadi kalian bikin dirinya dulu Terus buat tutorial Dengan uh, ukuran kertas A3 Jadi kalian gambar ulang Ini Ada gambar ulang g okay. ke sini, ke sini, atau ke sini, atau ke sini Jangan lupa... Ee, <tuk> itu, maaf, enggak mungkin, saya mau jelaskan lagi soal maksudnya tersebut yang sudah saya terima Jadi, bisa juga desainnya toh Di sini desainnya Kemudian di empat kedua, jadi ada 12 săracul așteptării, explicația, e aici, unul, unul, unul, unul, unul, unul, saja kalau panggil, harus... ini bukan hasil pikiran kalian loh ini hanya mengulang saja ini kenapa ada kolaborasi Corel dan gambar 3D dan mungkin kan kalian ada gambar 3D terus kalian tulis tangan di samping samping penjelasannya konsepnya Pak ada? Kalian biasanya di mana sih? Ini kalau aplikasi uh, aplikasi paid tulis. Saya tidak batasi terserah mau pakai korel atau SketchUp Deus Berarti t tidak t tidak pakai ukuran ukurannya bebas. Oh, a yeah.